Assalamualaikum Saudaron Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 12 Agustus 2017 dibacakan Ardian Syah. dicopot terkait rumah bantuan yang diterima keluarganya. Masalah lahan hambatan pembangunan pabrik semen di Lawung. Anggota DPR yang ditangkap saat nyabu 5 tahun penjara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SLAMBY FM. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimbabase 90,1 FM Lokusmaleng. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Nusrum Seram BFM. Sudarun Bupati Nagan Raya, Tekuzul Karna ini mencopot jabatan camat Ripa Makmur yang selama ini dipercaya kepada Nasruddin SPD. Pencobotan diyakini terkait dengan hebohnya rumah bantuan yang diterima oleh anggota keluarga dan kerabat sang camat. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagandraya Zakaria membenarkan Jabatan Camat Tripamakmur sejak Kamis 10 Agustus 2017 di Jabat Sekcam Tawarudin. Nasrudin bukan dicopot namun ditarik ke kantor BKPSDM Nagandraya di Perkantoran Sukamakmur sebagai staf. Zakaria mengatakan ditariknya Nasruddin ke Sukamakmu dari jabatan Camat Ripa Makmur didasarkan pada sejumlah pertimbangan, diantaranya untuk menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat terkait polemik rumah bantuan warga miskin yang kini mencuat ke publik. Selain itu, Camat Ripa Makmur selama ini telah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Zakaria berharap dengan duduknya Tawaruddin sebagai pelaksana tugas Camat Ripa Makmur persoalan di masyarakat dapat merda dan memulihkan kepercayaan kepada pemerintah. Ia juga berharap dengan diperbantukannya Nasruddin di kantor BKPSDM Nagandraya, semua persoalan yang kini terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan menyejukkan suasana di masyarakat. Darlun permasalahan lahan masih menjadi kendala utama yang menghambat pembangunan pabrik semen di Laweng, Kabupaten Pidi. Lahan untuk pabrik semen yang dibangun BUMN PT Semen Indonesia Aceh itu meliputi dua kecamatan yakni Muara 3 dan Kecamatan Bate. Humas PT Sia, Marjoni mengatakan di dua kecamatan tersebut masih ada pihak-pihak yang belum mendukung sepenuhnya pembangunan pabrik semen di Laweng, seperti masih adanya kendala lahan dan masalah lingkungan sosial lainnya. Karena itu perlu kerja keras pihak pemerintah dan perusahaan untuk meyakinkan masyarakat agar memahami manfaat kehadiran pabrik semen di Laweng. Menurut Marjoni, Keberadaan PT SIA di Lawung bukan saja bermanfaat bagi pemerintah Aceh juga berdampak langsung pertumbuhan ekonomi masyarakat Lawung. Marjoni menegaskan pembangunan pabrik semen di Lawung akan mengutamakan tenaga kerja lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu masyarakat tidak perlu resah menyikapi isu negatif yang berkembang di tengah masyarakat. Sesuai rencana pembangunan konstruksi pabrik semen Lawung diperkirakan selesai September 2020 dan beroperasi komersial pada tahun 2020. Sedangkan saat ini pelaksana proyek masih tahap pembangunan fasilitas pendukung seperti masjid, kantor proyek, jalan akses ke lokasi pabrik, dan pembersihan lahan. Darlun JA, 37 tahun anggota DPRA yang tertangkap nyabu di Balai Gampung Palu Blang, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, dengan tiga rekannya, kini ditahan di Polresta Banda Aceh untuk proses lebih lanjut. Oknum anggota Dewan dari Partai Aceh, daerah pemilihan Aceh Timur itu dibidik dengan pasal 112 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Selain JA Oknum anggota DPRA, 3 rekannya yakni HS 35 tahun, GH 30 tahun, dan warga Palu Blang, kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, serta Zul 36 tahun asal Sungai Raya, kecamatan Sungai Raya Aceh Timur, juga diganjar dengan pasal yang sama. Berdasarkan hasil tes urin, ja oknum anggota DPRA itu positif menggunakan sabu. Begitu juga dengan tiga tersangka lainnya. Kapolresta Banda Aceh, Kombesti Saladin mengatakan pihak kepolisian tidak pernah mentolerir siapapun yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Semua tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Keempat tersangka termasuk oknum anggota DPRA tersebut kini ditahan di Polresta untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kasat narkoba Kompol Safran menambahkan dari penangkapan anggota DPRA bersama tiga tersangka lainnya itu, petugas gabungan menyita barang bukti sabu seberat 7,03 gram, 4 bong, serta 1 pucuk senjata airsoft gun. Bahkan saat ditangkap tim melati Polresta dan personil BKO Brimopolda Aceh Rabu malam lalu, CA berusaha menyuap petugas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sudahlun, Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRA, Tengku Ahyar Arasid, mengatakan JA anggota DPRA dari Partai Aceh daerah pemilihan Aceh Timur yang ditangkap polisi saat nyabu bersama tigarkannya terancam dipecat dari jabatannya sebagai anggota DPRA. Tengku Ahyar menyebutkan hingga kini BKD belum mengambil keputusan terkait nasib JA sebagai anggota DPRA. Karena BKD belum menggelar rapat internal dengan pimpinan dan semua anggota kehormatan di DPRA. Rapat terkait kasus yang menimpa JA baru akan digelar Senin nanti. Namun Tengku Ahyar memastikan BKD bisa mengambil sanksi tegas terhadap JA tergantung dari tindak kesalahan yang dilakukan dan dari hasil keputusan bersama anggota BKD nantinya. Karena kesalahan yang dilakukan JA merupakan kesalahan fatal dan telah mencoreng nama DPRA. Sementara itu juru bicara PA Suaidid Sulaimanataw yang akrab disapa Adi Labung belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberikan partai terhadap JA. Karena internal PA akan melakukan musyawarah pimpinan terlebih dahulu untuk kasus CA tersebut. Namun ia memastikan akan ada satu keputusan terburuk bagi CA jika terbukti menggunakan sabu. Sedalun Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Besar menuntut Dedi Ilman Driskan dan Heni Muspita masing-masing 10 tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti membunuh Idman Kadir, pria asal Jakarta dengan cara membacok dengan parang di perumahan KRCS Desa Kayili, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar pada 29 September 2016. Tuntutan tersebut dibacakan JPU Agus Kelana Putra SH dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Janto Kamis kemarin. Terdakwa Dedi Ilman, Driskan dan Heni Muspita diancam pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Mereka dinyatakan terbukti secara bersama-sama telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara berencana. Sementara kuasa hukum terdakwa Ramli Husin S.H. dan Izwar Idris S.H. melalui pleido yang dibacakan mengakui kliennya bersalah telah membunuh korban Idman Qadir. Akan tetapi terhadap para terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena terdapat alasan pemaaf. Menurutnya pembunuhan itu terjadi karena sakit hati lantaran korban sering mengganggu istri terdakwa. Untuk itu, Rambli meminta majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan jaksa dan memulihkan hak para terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat. Terhadap play tersebut, JPU akan menanggapi secara tertulis dalam repliknya pada persidangan Rabu 16 Agustus mendatang. Darulun Tim Satuan Narkoba Polres Lok Sumawi berhasil menangkap dua tersangka pengedar ganja dari dua lokasi terpisah. Dari keduanya disita 13 kg ganja kering. Kedua tersangka MB 41 tahun asal Kuta Makmur Aceh Utara dan CB 43 tahun asal Banda Sakti Loksemawe. Kasat narkoba Polres Loksemawe AKP Mukhtar mengatakan penangkapan keduanya berawal dari informasi masyarakat tentang aktivitas peredaran ganja di kawasan Banda Sakti. Kemudian polisi melakukan pengintaian. Pada Kamis kemarin sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, polisi menggerebek sebuah gubuk di kawasan Banda Sakti dan berhasil menangkap tersangka MB. Polisi menyita ganja sebanyak 37 paket kecil dan uang Rp35.000. Kemudian polisi menggeledah rumah di kawasan Kuta Makmur dan kembali menemukan sembilan bungkus besar ganja yang disimpan di dalam tas ransel. Setelah mengamankan MB dan barang bukti, polisi terus melakukan pengembangan sehingga kembali menangkap tersangka CB di kawasan Banda Sakti Lok Di dalam jok sepeda motor CB, polisi menemukan tujuh paket ganja kecil. Polisi juga menemukan satu plastik berisi biji ganja dan satu paket besar ganja di rumahnya info Haji 2017 sudah sebanyak tiga calon jamaah Haji asal Kecamatan Dewantara Cie Utara terpaksa menunda keberangkatan mereka tahun ini ke tanah Suci karena sakit dan kita patah kaki sehingga kuota ketiganya telah diganti dengan CCH cadangan sebelumnya. Mereka yang tertunda ini dijadwalkan diberangkatkan pada tahun depan. Jumlah CCH Aceh Utara tahun ini mencapai 456 orang yang terbagi dalam 3 kloter, yaitu 7, 8, dan 12, dengan jadwal keberangkatan tanggal 19, 22, dan 23 Agustus mendatang. Dari total CJH Aceh Utara, 453 orang sudah dipesijuk di Masjid Agung Baitur Rahim Loksukun Aceh Utara, termasuk Ketua DPRK Aceh Utara Ismail Ajalil dan Ketua KPA Pase Tengku Zulkarnaini bin Hamzah. Kasih haji pada kantor Kementerian Agama Aceh Utara, Kasmidi, mengatakan kuota 3 CJH yang gagal berangkat tahun ini telah diganti dengan CJH cadangan. Persiapan untuk 3 CJH cadangan telah lengkap mulai dari paspor, visa dan kebutuhan lainnya. Kasih Haji juga berpesan kepada semua CJH dapat menjaga kesehatannya. Selain itu, ketika sampai di Tanah Suci, CJH diminta untuk memperbanyak minum air mineral. Karena di Arab Saudi, cuacanya masih panas. Dari newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi di Sabtu 12 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.